ア a ドリューラー、コムスリミニアンディアンディアンドー、ソブハナウォタダイタラ a ジューキャンコムリパンバーサンデリキタブ、オスウルア l ラタ、ティギュランダーサンドータマーランギタマシムランジューキャン、パンバーサンデ w a ンイル l a m Kemudian berikutnya dikatakan oleh beliau, wa ma ィカタカン、アレ dinil islami bil adillah. Yaitu mengenal. アガマイスラム h ネディナンダリル。a して、a ガマイスラムイネディナン Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi Maka beruntunglah bagi seorang yang Allah berikan taufik untuk mengenal agama Islam ini Mengikuti ajaran-ajarannya dan mempelajari apa yang Allah perintahkan Apa yang Allah larang di dalam ajaran Islam Dan agama Islam adalah agama yang ilmiah Yang dibangun di atas dalil-dalil Yang jelas dari Al-Quran Demikian juga dari sunnah Yang itu semua merupakan wahyu dari Allah SWT Yang Allah telah menjamin Inna nahmanazana zikra Wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya kamilah yang menurunkan、Al、zikra itu Al-Quran Dan kamilah yang akan menjaganya Dan Islam adalah agama yang sempurna Yang tidak membutuhkan lagi tambahan-tambahan. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajarinya. Dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Sampai ajar tiba. Demikian mudah-mudahan berunfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.